Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafah amma ba'd Kita banjatkan pujar dan menyesyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini Sejauh apapun langkah yang kita ayunkan semakin jauh insya Allah pahalanya semakin besar mana yang paling jauh Buka Teja Ada dari Buka Teja Masya Allah Dari Bobo Cari ada Bobo Cari ada Ada Coba dari Buka Teja Angkat tangan Buka Teja oh, Masya Allah Dari Bobo Cari Gak ada kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Tema kita hari ini nope, maling, maling nope, maling puasa. Ustad kok judulnya kayak gue ustad. Soalnya saya bingung, mau ngasih judul apa ya buat makhluk jahat ini ya yang kira-kira pas untuk menggambarkan kejahatannya akhirlah akhirnya ketemulah kata-kata maling puasa ya. sebenarnya makhluk yang satu ini sudah dari dulu ngerusak kehidupan kita akan tetapi di bulan-bulan ini kerusakannya lebih parah lagi Makanya saya gabungkan dua pembahasan itu dalam sebuah judul maling puasa. Selama ini kita sering mendengar dari para ustad, para mubalik, para dai, para kiai. Ketika menjelang bulan Ramadan disebutkan bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka Ditutup setan-setan Dibelenggu Ini kan sering kita dengar Agak tetapi yang kadang-kadang Bikin kita ini agak bingung Alias belum paham Kalau memang benar Setan itu dibelenggu Kenapa kok masih ada Kejahatan Kenapa kok masih ada Perbuatan maksiat Dan yang paling gampang Kenapa kok masih ada orang gak puasa Padahal dia wajib Berpuasa Kenapa kok masih ada Orang-orang melakukan perbuatan dosa Dan maksiat padahal setan sudah Dibelung Sebelum kita menjawab Pertanyaan tersebut kita akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang dibelenggunya para setan di bulan Ramadan. Dan insya Allah ketika kita membaca hadis ini, kita akan ketemu jawaban dari pertanyaan di atas. Yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Huzaimah dan Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza kana awwalul lailatin min shahri Ramadan." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan. Kapan niku? Kapan? Tanggal pintar? Betul, tanggal 1 Ramadan Kapan yang nanti ini bayangkan Pengumumannya ke ya? Apabila telah masuk Malam 1 Ramadan Apa yang terjadi? Sufidatis syayatinu Wa maradatul jinni. Apabila telah masuk malam satu bulan Ramadhan Maka setan-setan akan dibelenggu dan jin-jin jahat Apa yang dibelenggu? Setan-setan dan jin-jin jahat Para ulama kita Seperti Imam As-Suyuti Di dalam kitab beliau Tanwirul Hawalik Menjelaskan bahwa yang dibelenggu itu hanyalah setan-setan dari kalangan jin. Dan kita tahu persis bahwa setan itu ada dua jenis secara global. Ada setan dari kalangan jin dan ada setan dari kalangan Manusia Makanya di dalam surat An-Nas kita membaca Firman Allah Minal jinati Wan-Nas Setan itu Ada kalangan Ada dari kalangan jin Dan ada dari kalangan Manusia Nah hadis tadi Menyebutkan yang dibelenggu Itu setan jin Apa setan manusia Setan jin Sedangkan setan manusianya masih ada Tidak dibelenggu Selain itu Selain adanya setan manusia Jangan lupa Manusia itu di dalam dirinya sendiri-sendiri Masing-masing manusia itu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibekali sesuatu yang namanya Hawa nafsu dan hawa nafsunya gak dibelenggu Setan manusianya gak dibelenggu Hawa nafsunya tidak dibelenggu Dan bahkan sebagian ulama mengatakan Setan-setan pun gak semuanya yang dibelenggu Yang dibelenggu itu setan-setan yang Pol-pole setan Maksudnya setan sing paling jahat ya. Bukan berarti ada setan yang gak jahat Setan semuanya jahat, cuman ada yang jahat, ada yang jahat banget, ada yang jahatnya Paul. Lagi sih dibelenggu sih jahatnya Noval, Paul. Nah dari sini kita mengetahui dan memahami kenapa kok masih ada dosa karena pemicunya masih ada. Apa tadi pemicunya? Hawa, nafsu. Terus setan manu sia. Terus setan-setan jahat sing ora jahat banget. <laughs> Makanya wajar kata Imam As-Suyuti ketika kita saksikan di bulan Ramadan ini masih tetap ada perbuatan dosa dan kejahatan walaupun kalau dibandingkan di luar Ramadan jelas lebih banyak di mana? Di luar Ramadan. Ya. Yeah. Di bulan Ramadan masih mending orang pada sholat, pada ngaji lebih ramai dibandingkan di bulan Ramadan, eh dibandingkan di luar Ramadan. Kejahatan juga berkurang, akan tetapi tetap ada kejahatan. Nah di antara setan manusia yang sangat gencar untuk merusak puasa kita adalah apa yang saya istilahkan di judul pengajian kita kali ini dengan maling manu eh maling puasa. Yeah. Kalau maling biasa yang dicuri apa? Duit. Apa male? Ali-ali Suweng kalu ayam, sandal, motor, mobil, napa malih? laptop ya. Kalau maling biasa yang dicuri ini. Nah, kalau maling puasa, nopo sing dicuri? Pahala. Jadi maling puasa ini akan mencuri bukan emas jenengan Bukan motor yang jenengan Bukan laptop yang jenengan Tapi yang dicuri apanya? Pahalanya Panjenengan milih mana? Dicuri motornya apa pahalanya? Milih pun sih Orang milih Tapi Pak Bu Biasanya orang tulung-tulung Nek hilang apa Nek? Biasane wong tulung-tulung Nek ilang apa nek? Motore Duwite emase Nek sing ilang pahala nebribun? Biasa baik Subhanallah Padahal Pak Bu Orang masuk neraka itu Karena kelangan pahala Apa kelangan motor? Berarti orang apa-apa keelangan motor? Ya mau. Tapi yang ingin saya sampaikanlah efek dampak buruk, dampak buruk dari kehilangan motor sama kehilangan pahala itu lebih besar mana? Lebih besar kehilangan pahala. Karena efek buruk dari kehilangan pahala itu bukan hanya dirasakan di dunia. Sapi sampai kemana? Sampai ke akhirat Dan ada Bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati Yang nanti pada hari kiamat entok Habis total Gak tersisa sedikit pun Yaitu orang-orang yang Amal solehnya banyak Tapi melakukan perbuatan syirik shi Itu contohnya La in asyraq taala yahbatun seandainya engkau berbuat syirik maka seluruh pahala amalanmu akan hilang tidak tersisa sedikitpun. Ni yang parah-parahnya orang yang kehilangan apa? pahala. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah pahala puasa. Jangan dipikir bahwa setiap orang yang berpuasa itu mesti mendapatkan apa? Bahala belum tentu. Sebagaimana tidak setiap orang yang haji hajinya mabrur, belum tentu. Nek mabrur ya kapan mabrur? Tapi nek mabrur orang mesti. Tidak setiap orang yang diantar, yo ya, barang-barang ber mobil-mobil, bertruk-truk itu nanti pulangnya juga sama dijemput. Belum tentu orang yang seperti semuanya hajinya mabrur, belum tentu. Hanya manusia-manusia istimewa yang akan mendapatkan gelar tersebut. Sama juga puasa. Ya. Tidak setiap orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala dari puasa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang puasa tapi membiarkan pahalanya dicuri oleh maling-maling jahat. Dan dia tidak berusaha untuk menjaga puasa tadi. Tidak dibentengi kalau orang mau melindungi hartanya dari maling itu kan dia akan pasang nomor nigo-nigo pasang nomor CCTV terus setelah CCTV orang puas pak gredi durakan, di setelah durakan tambahi nomor niko beling pecahan nomor beling kurang pecahan beling tambahi Kawat berduri kurang maning Tambahi setrum Esi kurang maram maning Tambahi satpam Satpam ini ada loro Ada menungsa karo herder Sedemikian usahanya untuk melindungi hartanya supaya tidak diculik Supaya tidak dicuri oleh maling Kok pahala ademah yang baik? Dan orang-orang yang puasa lalu tidak mendapatkan pahalanya Itu tidak sedikit kata Rasulullah SAW Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Syekh albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin." Artinya betapa banyak orang yang puasa. Berarti setitik apa ke? Banyak. Rubba betapa banyak orang yang berpuasa, "Haluhu min siyamihi al-ju' wal 'athash." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali nobo lapar dan haus kencot karo ngelak cuma dapat dua saja berarti pahalane dapat apa tidak tidak bisa manjangkan bayangkan wis ngelak ngelak wis kencot kencot olieh kur ngelak karo kencot Gak dapat pahala, berarti maling ni jahat nabo buatan jahat. Yeah. Terus Ustaz malingi sih kaya ngapa bentuk? aku kok jengkel banget ki kalau malingi gini. Nek nah, ketemu Arab tak? Nabo, Arab didutuki. <laughs> kalau saya sebutkan malingnya, gak tahu setelah ini jenengan mau teruskan pengin dutuki ya pora. Yeah. Maling puasa ini banyak Maling puasa banyak Hari ini saya cuma mau ngasih contoh satu saja Jadi ketika saya sampaikan contoh satu Bukan berarti malingnya cuma satu Ini contoh Malingnya jadinya akeh. Tapi menurut kami yang paling jahat yang paling banyak korbannya Ya satu ini yang akan saya sebutkan Ciri-cirinya Malingnya gue bentuknya kotak Loh Ciri menungs <laughs> Ya kalau kotak itu tidak difungsikan Sama manusia, tidak diisi sama manusia Ya orang dadi. ya Maling itu Ciri-cirinya kotak Ya sekarang ada yang modelnya flat ya bukan kotak tapi modelnya flat ya dan kalau sampai maling itu jatuh ya itu yang punya itu jen ngaco banget jangankan sampai jatuh lecet sedikit ya. itu sudah marah-marah Pergani itu dilarang. Ya. Apa kira-kira bu? Kotak ajaib yang bernama TV. Ya, ya Allah berarti selama ini nyongingu, maling. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ya. Yang dipermasalahkan tuh bukan kotaknya bu. Ada pencuri, ada perampok pakai celurit. Sing salah u dua apa nih? Celurit. Celurit neng wongarit bisa nggak? Pahal. Jadi yang bermasalah bukan celuritnya, seperti penjambret pakai motor. Yang bermasalah bukan motornya, tapi apanya? Orang. Nah kotak ajaib tadi yang bermasalah bukan kotaknya Kalau kotak itu enggak ketemu sama listrik Ya pada baik kalau kotak ini yang di depan ini kotak apa ini? Salon atau kotak yang ada buat bapak-bapak ibu-ibu nulis ini Kotak apa itu? Meja, kotak amal Ya <gaduh> Jadi yang bermasalah bukan kotak bahan bendanya itu, yang bermasalah siapa yang ngisi benda tersebut. Sehingga yang akan saya permasalahkan di sini bukan TV-TV, stasiun-stasiun, saluran-saluran yang isinya cuma pengajian, toh, yang isinya cuma tilawah, Quran, toh. Ini kan sekarang mulai bermunculan, gak Pak Bung, gak? Ya stasiun-stasiun sing isine, Nek zaman mian dia n, TV isine apa, punagi on top korang masukura. Kalau dulu mungkin orang apa ya, orang nalar, orang nyandak, ya. mana TV-TV isine kurungagi on top, si TV apa. Tapi sekarang masya Allah, bapak bapa ibu-ibu yang kami hormati, orang-orang ternyata jenuh, ya. Orang-orang ternyata jenuh dengan stasiun-stasiun yang ada Yang isinya adalah hal-hal yang tidak mendidik, yang merusak Akhirnya muncullah TV-TV tadi yang isinya cuma pengajian, baca Al-Quran Itu bagaikan oase Oase ini kenapa sih? Apa ya oase ya? Oase di tengah padang pasir, kenapa nih? Bagaikan sumber air di tengah padang pasir. Ketika wong lagi pada ngelak lagi pada haus, lagi pada panas ketemu dengan air di padang pasir, rasanya pripun? Seger, ya. Jadi bukan stasiun TV itu yang saya maksud bukan. Tapi yang saya maksud di sini stasiun-stasiun yang acara-acaranya walaupun di bulan Ramadan tetap banyak merusak pahala kita. Coba perhatikan. TV-TV yang sifatnya umum. Stasiun-stasiun yang sifatnya umum. 6B Arab sahur B. 6B Arab sahur. Acara ini ngerusak. merusak. Apa? Biasanya apa? Apa yang sahur? Ini kok kayaknya pada orangnya tel TV kayaknya ya. Masya Allah berarti orang semua ditagung. Masya Allah berarti. Masya Allah <laughs> berarti. Biasanya lawak, biasanya apa? Lawak. Dan lawaknya, masya Allah, ya isinya menghina, ya, kemudian menjelek-jelekkan orang, isinya pura-pura jadi banci, ya, kemudian meniru-nirukan orang yang cacat. Supaya orang lain pada ketawa Itu isinya lawak Dan kira-kira lawak-lawak yang seperti ini Nambah dosa apa nambah pahala Nambah dosa Nembe Arab sahur urung puasa wis Nambah dosa Dan jelas itu tidak sesuai dengan Al-Quran Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa amalan yang seharusnya kita lakukan ketika menjelang sahur? Wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahur adalah waktu yang paling pas untuk memperbanyak istighfar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu mulai hari ini kalau sudah mendekati subuh Perbanyaklah membaca apa? Istighfar Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alladzila ilaha illa huwal Hayyul qayyum Wa atubu ilai. Terus perbanyak itu Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati Nek nengarapnya Dewek ana lawak Kira-kira bisa istighfar apa orang? Astaghfirullah, kalau nguyung-nguyung, ya enggak kelop lah. Ya. Ini baru sebelum sahur, belum nanti kalau agak siang dikit. Nounsewu, gosip. Napa? Gosip. Ya, yang isinya membicarakan aibnya orang lain. Artis anu pegatan, rebutan gono, gini. Artis anu KDRT menyakiti pasangannya. Menelantarkan anaknya. Artis anu tukaran karo artis anu. Itu yang ditayangkan. Kira-kira ngurangi pahala puasa namun betul? Entong pahalanya gue. Belum lagi sinetron-sinetron. Anu itu apa-apa turu bareng, etok meni, bojon nih. Pura-pura jadi suami istri terus boleh turu, boleh tidur bersama, boleh gandengan, boleh ciuman. Ustadz, saya kan lu film, tok terus nak film jadi oleh. Gak ada aturan dalam agama kita kalau film terus bukan apa-apanya dengan alasan ini berak beracting, ber ini alasannya karena alasan itu terus boleh boncengan, duduk bersama, tidur bersama. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang kita lihat, belum lagi kekerasan, kata-kata yang tidak baik yang dicontohkan di situ. Coba sekarang anak-anak kita, Pak, Bu, kenal maaf dengan kata-kata kotor, maaf ya. Saya kasih contoh tapi yang ketone orang kepenak temen ya, ngewe contoh sing ora apik ya. Maaf ya anak-anak kita kenal kata maaf, Bang. Si Terus napa malih Bajuan itu dari mana? Apa kira-kira panjenengan ngajari anak seperti itu? Mboten dari mana, Pak, Bu. TV ya. Terus nuwun Ibu-ibu, Bapak-bapak yang punya anak perempuan, ya, anak usia SMP, SMA, Keluar rumah pakai celana pendek. Niku yang dicontoh siapa sih? Panjenengan. Ini orang memper teman. Maksudnya untuk ikutnya ngaji. Keluar rumah pakai celana pendek. Yang dicontoh apa yang ada di dalam televisi. Yeah. Maka kita harus waspada dengan barang hmm. yang satu ini yang rusak kita. Yeah. Apalagi di bulan Ramadan. Dan memang sengaja para pemilik stasiun-stasiun tadi mengemas acara-acara yang dia tayangkan semenarik mungkin. Bahkan sering-seringnya ngepasi waktunya. Sholat. Coba sekarang bapak-bapak ibu-ibu yang punya TV di rumah menjelang maghrib. Biasanya filmnya lagi apa? Nih? Sedang seru-serunya film itu. Sehingga ketika anak disuruh ke masjid, apa jawabannya anak? Tanggung. Lagi rame-ramene. Mereka memang sengaja mengemas acara tersebut semenarik mungkin supaya rating acaranya tinggi. Kalau rating acara tinggi, duite akeh duite sinten? Jenengan orang yang banyak yang penting dia bisa ngumpulkan duit yang banyak Tidak peduli dampak buruk yang ditimbulkan kerusakan generasi yang ada di zaman kita ini Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati Perlu ada keputusan berani Perlu apa? Keputusan berani Apa Keputusan berani tersebut Keputusan berani itu adalah matikan televisi tersebut. Kalau memang acara yang ditampilkan seperti yang saya sebutkan tadi. Matikan. Berapa? Sebulan penuh. Syukur-syukur. Syukur-syukur. Seterusnya. Syukur-syukur ya. seterusnya. Lausat hiburannya apa? Mungkin radio Insani. Yang tidak harus radio Insani... Ada televisi dakwah yang lainnya... Tidak apa-apa silakan. Harus ada keputusan berani... Sampai kapan pahala kita dicuri... Oleh maling tersebut... Sampai kapan... Kita akan biarkan pahala kita setiap hari habis... Jangan mau... Ya. Lah Ustadz... Kalau kita enggak nonton TV... Bulan Ramadan kita ngapain Ustadz... Subhanallah... Bingung mau ngapain... Ngapain kalau gak nonton TV Ibadah Baca Al-Quran Ini saya bawakan Keterangan dari para ulama kita Bagaimana dahulu para ulama kita Ngaji membaca Al-Quran Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif Karya Imam Ibn Rajab Kana kotadatu Adalah imam namanya Imam kotadah Siapa namanya? Imam kotadah Yakti mufi kuli sebenda iman. Setiap sepanjang tahun beliau itu khatam Al-Quran tujuh hari sekali. Pinten tujuh hari sekali. Kapan? Sepanjang tahun. Jadi mulai dari bocah nanti meninggal dunia seminggu sepisan khatam seminggu sepisan khatam seminggu sepisan khatam kata Sinten kata sejalan <laughs> sepanjang tahun durduran pitung dina khatam pitung dina khatam pitung dina khatam perhatikan baik-baik kelanjutnya wafir ramadan itu sepanjang tahun ya kalau sudah masuk bulan ramadan Fi kuli salasin. Kalau sudah masuk bulan Ramadan beliau akan nginjek gas lebih kencang lagi. Beliau akan menghaturkan Al-Quran tiga hari sekali, tiga hari sekali, tiga hari sekali. Pinten? Tiga hari sekali. Masih ada lagi. Wafil ashril alawhiri. Dan kalau sudah masuk Sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Gasik ora kuru kenceng, tapi kencengnya pol. Beliau akan menghatamkan Al-Qur'an semalam sekali, semalam sekali, semalam sekali, semalam sekali. Wonten teng mriki? Kita ulangi. Siapa tadi nama ulama-nya? Imam Kota Dah Kalau sepanjang tahun di luar Ramadan Pinten Khatame Seminggu sepisan Begitu masuk bulan Ramadan Berapa? Tiga hari sekali Begitu masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadan Semalam sekali Masih ingin yang lebih dari itu Imam Syafi'i Siapa? Imam Syafi'i masih dalam kitab yang sama disebutkan Wakan al-Shafii fi Ramadhan situ nakatmah adalah Imam Syafi'i di bulan Ramadhan di bulan Ramadhan beliau khatam Al Quran satu bulan enam puluh kali. Pindah. Enam puluh kali Sewulan Berarti sedinten pinten Dua kali, dua kali, dua kali Saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati Kalau kita pengen nyontoh ulama-ulama tadi Apa kira-kira sempat nonton TV? Sempat sama Mbak Ten? Mbak Nopo pareng Ustadz menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari Ya ada hadis yang menyebutkan Dalam hadis riwayat Ahmad Dan yang lainnya disebutkan La yafqohuhu La yafqohuhu Man qara'ahu fi, fi aqalla min salasin dalam hadis riwayat Abu Dawud dan nyatakan sahih oleh Imam Ibn Ibn al al Disebutkan Tidak akan faham Al-Quran Orang yang menghatamkan kurang dari Tiga hari Itu memang hadis Nabi SAW dan hadisnya sahih Cuma para ulama berbeda pendapat Kata Imam Nawawi Kata beliau ya tergantung Orangnya, tergantung Orangnya, ada orang yang bisa faham Ya, karena kelebihan Kecerdasan yang Allah berikan Kepada orangnya kalau Imam Ibn Rajab mengatakan Ya tergantung waktunya Kalau di bulan Ramadan ya gak apa-apa Ya khatamnya Kurang dari tiga hari Ada ulama yang lain seperti Sheikh Bin Bas mengatakan ya sebaiknya Ya tiga hari sajalah Cukup apa? Tiga hari Sekali Ini yang perlu kita ketahui Dan nampaknya pendapat yang disampaikan oleh Sheikh Bin Bas ini lebih menenangkan hati Ya Tiga hari sekali lah Ya lah nah, Kita tiga hari sekali saja belum Belum tentu Apalagi mau kayak imam Siapa tadi Yang sehari dua kali siapa Imam Syafi'i Ustaz Apa bisa Ustaz? Bisa Panjenengan sama Imam Syafi'i Bedanya apa Bedanya apa <laughs> Bedanya itu ulama Kita orang biasa Ya <laughs> Tapi makannya kira-kira sama atau tidak Kira-kira Makanannya lebih bergizi siapa Kita apa Imam Syafi'i Insya Allah makanan kita Ini lebih empat sehat lima sempurna Dibandingkan makanannya Imam Syafi'i Tapi kenapa kita tidak bisa Melakukan seperti Imam Syafi'i padahal makanan kita Lebih bergizi ya. Ustaz caranya gimana Ustaz Sudah gini saja Panjenengan biasanya bulan Ramadan hatamnya berapa kali? Bisa sepisan Alhamdulillah Nih, Yang belum pernah hatam Di bulan Ramadan sekali Saya kasih tahu caranya Teknis ini Sekedar teknis Yang Panjenengan boleh pakai boleh tidak Ini cuma ano, Berbagi pengalaman saja Panjenengan mau pakai, boleh enggak pakai, enggak apa-apa. Pakai teknis yang lain juga enggak apa-apa. Nih, Al-Quran satu jus. Eh, Al-Quran isinya berapa jus? 30 jus. Ramadan berapa hari? Antara 29 atau 30. Berarti kalau kita pengen minimal hatam, ya sekali dalam bulan Ramadan berarti dalam sehari kita perlu membaca satu juz. Ustad satu juz sakit banget loh Ustad. Borak. Satu juz itu cuma sepuluh lembar. Berapa? Sepuluh lembar. Sepuluh lembar itu berapa halaman? Dua puluh halaman. Bagaimana Ustaz supaya terasa ringan? Dalam sehari solat ada berapa kali? Lima kali. Ya sudah, tinggal sepuluh lembar dibagi pinter lima. Berarti saben solat maca rong lembar, selembar sedurunge solat, selembar sebare solat. Mau dua-duanya sebelum solat atau setelah solat terserah. Coba bayangkan, selembar Arab sholat, selembar para sholat. Kira-kira ringan atau berat? Ya. Nah, orang maca koran telung puluh lembar, kuat. Koran telung puluh lembar, kuat. Masa baca Al-Quran selembar sebelum sholat, selembar sudah sholat gak bisa. Sholat subuh, selembar mau sholat. Setelah sholat, aja kiri masak. Ya orang masak, Ustaz. Malam lagi puasa, ya. Abis solat baca selembar. Berarti solat subuh sudah dapat berapa? Dua. Nanti zuhur tambah lagi dua. Nanti asar tambah lagi dua. Maghrib dua, isya dua. Setelah teraweh loh, alhamdulillah, wisholi secus. Besok lagi sama seperti itu. Tapi sih konsisten. Konsisten gue sih is. Istiqamah ya. Ajak ngasih hari pertama Masya Allah sejus Hari kedua, ketiga, keempat Pray Nanti mulainya berat lagi Mulainya berat lagi ya. Makanya usahakan Baca, baca, baca terus Seperti itu ya. Ustadz Nyong pengin kayak imam kotadah Masya Allah Ya sudah tinggal ditambahi saja kalau tadi jatahnya yang ingin khatam sebulan sekali berarti setiap sholat dua. Yang ingin khatam sebulan dua kali berarti setiap sholat berapa? Empat. Ya berarti tinggal ditambahi dua sebelum sholat, dua sebelum sholat. Lasing nah, ingin khatam ping teluk ya tambahin manik. Tiga, ingin khatam terus tambahin seperti itu. Insya Allah lama-lama Kita tidak punya waktu Untuk nonton TV Orang duwe Waktu nggong gosip ibu, Nggong rasani Nggong rumpi Itu udah gak ada waktu lagi Karena kita punya target yang mulia tersebut Ini yang dapat kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Intinya hati-hatilah Dari apa yang namanya Maling no puasa. Silahkan kalau ada yang mau bertanya monggo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini Ustaz masalah membaca Al-Qur'an. Kebanyakan kita dalam membaca Al-Qur'an itu masih Jauh dari kesempurnaan Mungkin dari segi tajwid Ataupun yang lainnya Nah ini bagaimana Kalau misalnya uh, Kita sudah tahu Sadar bahwa kita masih Belum sempurna bacaannya Tapi enggan untuk Memperbaiki bacaan itu yeah. Khususnya bagi yang Bertugas jadi imam Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana dengan orang yang sudah sadar Bacaannya Belum benar Tapi enggan untuk Memperbaiki bacaan Padahal dia jadi imam Jadi imam sholat Pertama Dia harus bersyukur Terlebih dahulu Kok sadar Kalau bacaannya belum benar Karena ada yang lebih parah apa yang lebih parah bacaane ora bener ora sadar nek bacaane ora bener wah gue repot gue, gue paling repot ngadepi uang sing ora ngerti tapi orang ngerti nek dwe orang ngerti wah gue repot banget tuh itu di dalam bahasa arab orang yang seperti itu istilahnya jahilun murok apa istilahnya? Jahilun murokab Apa ya terjemahannya? Nun sewo nge terjemahannya? Nun sewo nge terjemahannya nge Kinten-kinten bodoh kuadrat Apa? Bodoh tambahin apa? Kuadrat Berlipat-lipat Itu orang yang tidak tahu Tapi tidak merasa bahawa dirinya tidak Maka bersyukurlah orang tersebut yang sudah sadar bahwa dirinya belum benar bacaannya Maka selanjutnya kalau sudah sadar dirinya gak bisa baca dengan baik Seharusnya dia memperbaiki bacaannya Sebenarnya apa sih yang menghalangi orang untuk memperbaiki bacaan? Biasane anu isin Anu kengsi Masa wis ngimamirong puluh tahun. Konsinau maning bata, Ya nanti harga diri saya akan berantakan. <guruh> Jangan. Malu itu kalau melakukan sesuatu yang jelek. Malu itu kalau nyolong rambutan. Kau isin. Lahong sinau kok? Isin. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau suruh mulai lagi dari Alef Baa, mau atau tidak? Bener, <gifat> ya, hebat kalau mau banjernangan. Jadi TPKi itu bukan hanya isinya anak-anak, termasuk juga TPKi, kakek-kakek. Ya, tidak apa-apa. Kenapa malu? Malaikat saja, sinten? Malaikat saja tidak malu untuk mengatakan Subhanaka la ilmala na ilma lana, illa ma alam tana. Malaikat tidak malu mengatakan maha suci engkau ya Allah la ilmala kami enggak punya ilmu ilma alam tana kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Malaikat saja tidak malu mengatakan tidak punya ilmu. Kita sama malaikat lebih banyak ilmunya mana? Ya malaikat lah. Ya maka enggak usah malu. Apalagi jadi imam, bapak-bapak panjenengan jadi imam itu bukan jabatan, itu aman amanah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahuwata. Anehnya ada orang rebutan jadi apa imam? Mending si rebutan macané APKB? Kisi rebutan macané? Ya, anak sing ala, anak sing ala banget juga. Jadi ngeapik, apik banget itu mungkin. Ini ala ala banget, alane Paul. Uang terlalu girebutan si keprivi. Dan jangan alergi, jangan alergi dengan anak-anak muda yang mungkin bacaannya lebih baik. Jangan alergi, bersyukur ada generasi penerus. Dan sekali lagi bukan berarti yang muda mesti lebih baik dari yang tua belum tentu juga. Jadi yang jadi ukuran kata Rasul sallallahu alaihi wasallam liya ummahum aqra'uhum. Hendaklah yang jadi imam itu yang paling baik bacaannya. Napa? Yang paling baik dan benar bacaannya. Masih ada lagi, monggo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaitannya dengan ayat-ayatmu bila amalin kasajari bila khamarin? Yang saya tanyakan apakah hal ini berlaku semua orang atau hanya bagi orang yang berpredikat dai atau mubaligh? Begitu pula dengan kaitannya bari wa alay Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana dengan ungkapan Ilmu tidak diamalkan Seperti pohon tanpa Buah Apakah ini hanya untuk Mubalik Ustadz Atau untuk semua orang Untuk semuanya Jadi jangan dikira bahwa lah, iki, Orang amalkan ya orang apa-apa Enggak kita semuanya kulon jenengan tanpa terkecuali nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah dengan beberapa pertanyaan salah satunya wa an ilmihi ma'zamilabihi tentang ilmu yang dimiliki sudah diamalkan atau belum semuanya bukan cuma Ustad, semuanya Jamaah pengajian, guru, murid Semuanya akan ditanya sama Allah Ini yang pertama Yang kedua anni walau ayah, Sampaikan walaupun cuma satu ayat Apakah ini hanya untuk Ustad saja? Jawabannya tidak Ini ayat berlaku buat semuanya yang punya ilmu Yang punya apa? Ilmu Panjenengan punya ilmu sampaikan, tapi ilmunya aku tu bener. Ilmunya aku tu no bener. Nek boten bener, pak bu. Orang jadi amal jariah malah jadi dosa jariah. Kue siapa maning kue? Anak amal jariah, anak no Dosa jariah. Dosa jariah ni dosa. Panjenengan sudah meninggal, eh si ngalir terus dosa ne. Ni dosa? jari ya. Salah satunya ngajarkan ilmu sing ora bener. Ya. Selama diamalkan sama orang yang kita ajari, dosanya akan ngalir terus sama kita, maka waspada. Jadi itu ayat atau itu nas balighu anni walau ayat hadis Nabi sallallahu sampaikan walaupun satu ayat itu berlaku buat semua yang punya il, ilmu. Yang enggak punya ilmu ya tidak berlaku. Masih ada waktu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita manusia, laki-laki, perempuan, tua muda, biasa menggunakan istirahat. Ada tamu sedang istirahat, tidak boleh dan seterusnya. Tetapi Nabi jawab kepada sahabat bila untuk menguamandangkan Allah, Mohon diterangkan tersebut. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama Arti dari sabda Nabi kepada Bilal Arihna ya Bilal biha Wahai Bilal istirahatkanlah kami ya Dengan sholat Itu maksudnya apa? Apakah maksudnya Nabi melarang kita untuk istirahat? Jawabannya bukan itu maksudnya Arih nabiha Maksudnya adalah tenangkan hati kami Hibur kami Kalau lagi ada masalah Maka segeralah menunaikan So-salah Makanya di dalam riwayat lain disebutkan Karena Rasulullah SAW Ila haza bahu amrun Fazia ilas salah Rasulullah SAW kalau dirin, dirundung Dengan masalah Maka beliau cepat-cepat nombor salat. Kata sinten? Kata njenengan. Kalau tahu-tahu ada debt kolektor datang, panjenengan pun Salat? <laughs> ya. Jadi menghibur diri dengan apa? Dengan salat. Ya. Ya tetap ditemoni. <laughs> debt kolektornya tetap ditemoni, ya. Wong ngutang salahé ngutang, ya. Tetap ditemoni, tapi tetap kita itu Minta ketenangan dengan cara Salat Ada pun istirahat Yang diperbolehkan dalam agama kita Rasulullah SAW mengatakan Inna li jasa dika Alei kahako, tubuhmu Ini punya hak Haknya tubuh istirahat Waktunya istirahat Rahat, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubilek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh